Assalamualaikum Saudara Lon, Berita Pagi edisi hari ini, Selasa 9 April 2019 dibacakan Ilham. Kepala UPTD Bina meninggal gantung diri. Mobil Imum Menasah ditembaki OTK. Sidang penyebar video Ma'ruf Amin berpakaian mirip Santa kembali digelar. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94.4 Losmawe.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 Berinisial adil 54 tahun, ditemukan meninggal gantung diri di rumahnya Jalan Haji Usman Gang Yahya, Gampung Jelingke, Kecamatan Syahkuala kemarin. Informasi ini awalnya diketahui dari berbagai sumber. Pejabat sementara Kapolsek Syahkuala, Ibtu Iskandar Muda, membenarkan informasi itu. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Menurutnya korban merupakan PNS di Dinas PUPR yang bertugas sebagai Kepala UPTD PU Bina Marga Aceh Barat Awalnya pihak kepolisian mengetahui informasi tersebut berdasarkan laporan masyarakat dan kecik setempat. Ia menjelaskan saat pihaknya tiba di lokasi pukul 7.30 kemarin, mayat sudah diturunkan dari tali. Lalu pihaknya melakukan olah TKP dan periksa saksi, serta mengamankan maram bukti berupa tali, kursi, dan sendal. Terkait dengan motif kasus bunuh diri itu, Iskandar Muda menyebutkan pihaknya tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut karena keluarga sudah sepakat jenazah tidak diotopsi dan divisum. Ia menduga kasus ini memang bunuh diri. Sederhalun, insiden teror dengan menggunakan senjata api dialami oleh Asnawi bin M. Ali, 38 tahun, seorang imu menasah di Gampung Baru Yaman, kecamatan Mutiara Pidi. Mobil yang dikendarainya bersama istri dan anaknya ditembaki oleh orang tak dikenal saat melintasi kawasan jembatan Senapit kecamatan Lembah Selawah Aceh Besar minggu sore kemarin. Beruntung sang imam selamat dalam insiden tersebut dan anak istrinya juga tidak mengalami luka sedikitpun. Peluru yang disasar oleh pelaku yang tak dikenal itu bersarang di busa sandaran kursi sopir atau tempat duduk Asnawi. Informasi itu dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh, Kombes Pol Agus Sartijo, Pihaknya membenarkan dan mengaku sedang menyelidiki motif kasus tersebut. Ia menjelaskan kronologis insiden itu. Pada minggu sekitar pukul 16, korban bersama istri dan anak mereka menggunakan mobil Panther pick-up warna hitam dengan nomor polisi BL8114ZT melintasi kawasan Senapit, Selawah. Saat itu Asnawi melihat sebuah mobil Avanza berwarna hitam dan berniat untuk menyalip mobil tersebut setelah melewati jembatan Senapit. Pengemudi mobil Avanza tak memberi jalan kepada Asnawi. Asnawi bersama istri dan anaknya dalam mobil Panther baru bisa mendahului mobil Avanza itu di jalan lurus setelah jembatan tersebut. Setelah mobil dilewati, tiba-tiba terdengar suara tembakan sebanyak dua kali dari arah mobil Avanza yang diarahkan ke mobil Panther pick up mobil korban. Saudara alun Pengadilan Negeri Losmawe kembali menggelar sidang keempat kalinya untuk perkara penyebaran video calon wakil presiden nomor 1 Ma'ruf Amin yang mengucapkan selamat Natal dan menggunakan pakaian mirip Sinterklas. Sidang lanjutan dengan terdakwa Safwan 31 tahun warga Nisam Aceh Utara ini beragendakan pemeriksaan tiga saksi yang merupakan personil Polres Lok Sumahwe. Saksi yang dihadirkan JPU kali ini sebanyak tiga orang, yakni yang menangkap. Dari keterangan saksi disebutkan, sebelum video tersebut dihapus sempat ditonton sebanyak 4 ribuan kali. Sidang yang dipimpin Estiono serta dua anggota Azhari dan Sulaiman. Saksi pertama yang dihadirkan adalah Ibda Ahmad Anugrah, Kesaksiannya, penangkapan ini berawal dari informasi tim Cyber Mabes Polri di mana video tersebut diduga diupload terdakwa melalui akun DS YouTube pada 24 Desember 2018 pukul 10. Namun 3 jam kemudian, atau pada pukul 13, video tersebut dihapus kembali oleh terdakwa. Tapi video tersebut sempat ditonton sekitar 4 ribuan kali. Pada 26 Desember 2018, terdakwa pun ditangkap. Sedangkan peran terdakwa dalam video ini yaitu menggabungkan video sosok ma'ruf amin yang mengucapkan selamat natal serta menggunakan baju atribut pelaksanaan natal menyerupai sinterklas dengan video ceramah Habib Asegaf As tentang larangan mengucapkan selamat natal oleh muslim. Lalu video yang sudah digabungkan tersebut diupload oleh terdakwa ke akun atas nama DS YouTube dengan judul Ma'ruf Amin resmi menjual iman demi jabatan. Sederalun Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau Yara meminta pihak terkait baik pemerintah daerah dan provinsi guna mengusut kasus dugaan pencemaran limbah perusahaan listrik tenaga uap di Dusun Gelanggang Merak, Desa Suak Puntung, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Hal senada juga disampaikan oleh Gerakan Antikorupsi Gerak terkait dugaan pencemaran limbah PLTU hingga menyebabkan kondisi kehidupan masyarakat kian terpuruk akibat pencemaran air dan debu batubara. Ketua Yara Aceh Barat Hamdani kemarin mengatakan pihaknya menyesali atas pernyataan manajer PLTU Naganraya Harmanto yang menyebutkan kualitas air yang tercemar itu masih baku mutu. Menurutnya baku mutu adalah batas kadar yang diperkenankan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di lingkungan dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuhan, atau benda lainnya. Ia menambahkan peristiwa pencemaran limbah PLTU itu sudah terjadi jauh-jauh hari hingga menyebabkan hewan piaraan warga mati mendadak yang diduga akibat dampak limbah buangan milik PLTU. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi, Serambi FM. FM. alun warga desa Megatmeh, Kecamatan Senagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, menyegel kantor kecil sebagai bentuk protes kepada kecil setempat. Hal ini lantaran ada kebijakan yang tidak sesuai di desa tersebut, sehingga menyebabkan warga gerah dengan kondisi itu. Warga mendatangi kantor kecil pada minggu pagi, langsung menyegel pintu kantor dengan kayu, disertai berbagai tulisan celoteh di depan pintu dan dinding kantor tersebut. Salah satu tokoh perempuan di Megatmeh, Nelisma mengatakan, banyak kebijakan kecil yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat setempat, diantaranya seperti adanya pemberhentian Tuhaput tanpa ada surat pemberhentian, dan tidak jelasnya aset gampung yang hilang. Sementara penyegelan tersebut hanya berlangsung hingga pukul 17, setelah pihak polisian berhasil meredam kemarahan warga melalui dialog dan penyuluhan hukum. Sederalahun Bupati Semelu Erli Hasim mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Semelu telah menganggarkan bantuan dalam bentuk uang tunai yang akan disalurkan kepada korban kebakaran di kawasan Simpang 5 Kota Sinabang di mana dalam musibah itu sebanyak 19 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Bantuan tersebut disampaikan langsung Bupati Semelu kepada para korban kebakaran saat menerima bantuan dari Bank Aceh Syariah kemarin. Bantuan sebanyak 75 juta rupiah diserahkan saat itu juga kepada 19 kk korban kebakaran. Ia menjelaskan korban diminta bersabar dulu karena saat ini masih dalam proses. Jumlah bantuan yang diberikan yaitu 5 juta per kakak. Untuk ditahui saat ini dari 19 kakak yang menjadi korban kebakaran, sebagian besar menumpang di rumah sanak famili dan sebagian lagi tinggal di tenda darurat, tak jauh dari lokasi kebakaran. Sederalun, Kantor Kementerian Agama Banda Aceh, melaunching aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah di Aula Lantai 2 Kanwil Kemenak Aceh kemarin. Aplikasi ini digunakan untuk pendaftaran peserta didik madrasah secara online. Peluncuran aplikasi ini dilakukan oleh Kak Kanwil Kemenak Aceh, Dr. Andes H.M. Daud Pakeh, Kasih Pendidikan Madrasah Kemenak Banda Aceh sekaligus Panitia SIMPPDB, Maulizar SPD-MPD menyebutkan aplikasi ini akan diterapkan di 11 madrasah ibtidaya negeri yaitu Min 1 hingga Min 11. Kemudian 2 madrasah sanawiah negeri yaitu MTSN 1 dan MTNS 4. Dan 3 madrasah aliah negeri yaitu Man 1, 2 dan 3 yang ada di Banda Aceh. Dikatakan saat ini ada beberapa madrasah yang sudah bisa diakses pada aplikasi tersebut. Sementara yang lain juga akan segera dapat diakses pada saat pendaftaran secara online sudah dibuka. Sedangkan jadwal penerimaan peserta didik baru di madrasah dalam kota Banda Aceh untuk min pendaftaran dilakukan mulai 25 hingga 30 April 2019. Selanjutnya pendaftaran MTSN mulai 15 hingga 27 April dan MAN mulai 9 hingga 18 April 2019.